Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Minggu 30 Mei 2017 dibacakan Ardian Syah gajah liar dekati pemukiman warga Karang Ampar Polsek Indrajaya bubarkan aksi balapan liar di Komplek Uniga KMP BRR berhenti beroperasi untuk docking tahunan Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lovers 94.6 FM Banjarsagara, Radio City 94.4 FM dan Radio Rimba Pase 90.1 FM Loksmawei. Ini adalah dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRMB Ratusan puluhan ekor kawanan gajah liar mulai mendekati kawasan pemukiman warga di Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol Aceh Tengah pada Senin malam. Sekretaris Desa Kampung Karang Ampar, Hamdan mengatakan jumlah kawanan gajah liar yang telah mendekat ke kawasan Dusun Payalah diperkirakan 20 ekor, namun jumlah pastinya tidak diketahui lantaran saat gerombolan datang kawasan dalam kondisi gelap. Warga yang mengetahui gajah liar mendekat ke permukiman berupaya mengusir gajah menggunakan meriam kecil. Usaha warga ini berhasil sehingga kawanan gajah balik ke areal hutan. Sebelumnya kawanan gajah sempat masuk ke kebun warga dan merusak semua tanaman yang ada. Sementara itu camat ketol Maimun mengatakan sudah beberapa bulan kawanan gajah liar tidak terlihat mendekat ke permukiman warga di daerah tersebut. Namun dengan adanya akunan gajah liar yang kembali mendekat ke Dusun Payalah kemarin malam harus segera diantisipasi sebelum menimbulkan korban jiwa. Dadlon Polsek Indrajaya membubarkan aksi balapan liar yang dilakukan remaja dari Aceh Besar, Pidijaya, Pidi Jaya dan PD di Kompleks Universitas Jabal Gafur atau Uniga Glega Gapu Isigli Selasa Pagi, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun, aksi balapan liar telah dilakukan remaja sejak hari pertama Ramadan di Kompleks Uniga Glegapui. Aksi ini dilaksanakan selesai salat subuh. Ribuan warga memadati arena balapan liar di jalan dua jalur tersebut. Aksi balap liar ini telah menyebabkan ruas jalan Garut, Kota Bakti Macet karena warga memakirkan roda duanya di badan jalan saat menyaksikan balapan liar. Bahkan tahun 2016, satu pembalap liar meninggal dunia di lokasi tersebut. Kapolsek Indrajaya AKP Ayub mengatakan polisi dan Satpam Uniga langsung membuarkan aksi balapan liar di kompleks Uniga Glegapoy. Aksi itu telah dilaksanakan 4 hari yang melibatkan remaja dari Sare Aceh Besar, Pidijaya, dan Tang CPD. Darlon kapal motor penyeberangan KMP BRR mulai selasa siang tadi tidak lagi beroperasi mengangkut penumpang dan barang karena kapal lambat tersebut akan bertolak ke Belawan Sumatera Utara untuk menjalani docking tahunan. Subbak TU UPTD pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan Selasa pagi kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu berangkat meninggalkan pelabuhan penyeberangan Balohan menuju pelabuhan Uulele Banda Aceh tiba di le pukul 9.30 waktu Indonesia Barat KMPBR langsung sandar dalam rangka persiapan keberangkatan untuk menjalani docking tahunan kapal lambat tersebut doking tahunan di galangan kapal PT Waruna Nusa Sentana Belawan Sumatera Utara untuk mengganti selama KMP BRR Docking, PT ASDP kembali mengoperasikan KMP Tanjung Burang yang sudah 2 bulan lebih parkir di pelabuhan Ulele karena mesin bantunya rusak. Mulai sore tadi KMP Tanjung Burang sudah kembali beroperasi mengangkut penumpang dan barang dari Banda Aceh ke Sabang dan sebaliknya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dilun Polres Medan menangkap pembunuh pria yang sedang salat di dalam gudang proyek pembangunan vila CBD Polonia Medan Polonia. Tersangka berdalih emosi karena sering dilecehkan korban secara seksual. Tersangka Dedi Umbara alias Om 34 tahun warga Jalan Pipa Utama Gang Rambutan Medan Polonia ditangkap dari tempat persembunyiannya di Dumai Riau Selasa pagi. Polisi bahkan menembak kedua kaki pria bertato di lengan kanan itu karena melawan. Pak Kapolres Medan AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pihaknya menyita sebatang besi ulir yang digunakan tersangka sebagai alat memukul kepala korban Kamal Abdullah. Korban dipukul tiga kali di bagian belakang hingga meninggal dunia. Tatan mengatakan korban merupakan pengawas di proyek pembangunan vila CBD Polonia, sementara tersangka adalah buruh. Selain itu tersangka sering dimintai korban untuk membeli berbagai kebutuhan kantin yang dikelola korban di proyek tersebut. Di hadapan penyidik, tersangka yang sudah memiliki dua anak ini mengaku nekat menghabisi temannya tersebut karena menaruh dendam. Selama ini korban sering memerintahkan dengan kasar dan melakukan perbuatan tidak senonoh. Dalun belasan sepeda motor yang menggunakan kenal Port Blong atau Racing diamankan oleh satuan polisi lalu lintas Polres Aceh Tengah dalam kegiatan patroli yang dilakukan selasa dini hari. Belasan sepeda motor yang menggunakan knalport bersuara bising tersebut diamankan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan warga dalam menjalankan ibadah puasa. Kasat lantas Polres Aceh Tengah, KP Radika AR mengatakan patroli dilakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadi kecelakaan dan aksi. Ada beberapa ruas jalan utama yang kerap digunakan sebagai jalur balapan liar sehingga fokus patroli dilakukan di daerah tersebut. Jalur yang rawan terjadi laka lantas dan menjadi trek balapan liar diantaranya ruas Jalan Segenda paya Ilang, Jalan Yosudarso, serta kawasan Jalan Lemah Berbana. Dari hasil patroli hingga menjelang sahur belasan unit sepeda motor berhasil terjaring lantaran menggunakan kenal pot racing. Darulun penipu berkedok mencari Agen LPG 3 kg berkeliaran di Kabupaten Singkil. Dalam mengelabui calon korban, mereka beraksi berkelompok mengaku sebagai mitra Pertamina Regional Aceh yang sedang bertugas mencari penyalur. Aksi komplotan penipu ini memakan korban bernama Japit Manulu, pemilik warung di Desa Keras, Kecamatan Suro. Ia percaya dengan bujukan rayu pelaku hingga uang 3 juta rupiah miliknya lenyap. Japit menyebut pimpinan penipu mengaku bernama Teguh Ardiansyah dengan jabatan supervisor BPR LPG Regional 1 Gas Domestik Aceh. Teguh datang menggunakan mobil Innova bersama rekannya sebanyak lima orang. Saat pertemuan pertama, pelaku meminta uang Rp1.750.000 sebagai biaya pengurusan izin. Namun pada 23 Mei, pelaku kembali meminta Japit mengirimkan uang dengan jumlah yang sama dengan alasan pengurusan izin hampir tuntas dan LPG 450 tabung segera dikirim. Japit mulai menyadari dirinya tertipu ketika nomor telepon pelaku tidak lagi aktif sehari pasca uang ditransfer. Kemudian gas yang ditunggu-tunggu hingga melewati tanggal perjanjian 26 Mei tidak kunjung datang. Atas kejadian tersebut korban segera membuat pengaduan ke Mapolres Aceh Singkil. Sejak Polres Tapis Medan mengamankan 76 pasangan mesum yang terjaring dalam operasi Pekat Toba 2017 yang berlangsung hingga 6 Juni. Para pelaku ini dibekuk dari berbagai tempat penginapan dan panti pijat. Waka Polresta Besmedan KBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan 73 pasangan merupakan pasangan di luar nikah dengan tiga lagi terindikasi melakukan kejahatan prostitusi. Polisi sengaja memilah kasus ini karena pelaku prostitusi akan dijerat hukum pidana. Dalam operasi pekat 2017 yang dilakukan bersama TNI ini, polisi menyita 11.426 botol minuman keras dari berbagai merek. Seluruh minuman beralkohol ini dimusnahkan menggunakan alat berat hari itu juga. Ketua MUI Medan Profesor Muhammad Hatta yang hadir kemudian menasihati para pelaku menggunakan alat pengeras suara. Hatta menegaskan baik alkohol maupun prostitusi merupakan pintu gerbang untuk kejahatan lainnya. Hatta berharap selepas mendapat pembinaan para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, kajan berita malam medisi Sabtu 27 Mei 2017. Berita pagi Serambi FM, kajan dan dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambi.fm.com, polo jika Twitter at Serambi FM. Darlun,